Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. <coughs> wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Syhadu an wahdahu la syarikalah. Washaduanna Muhammadan nabdhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wabarakatuh. Ikhuwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang insyaallah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna wa taqabbalahur jami'an. Pada sorean ini insyaallah kita akan berbicara tentang salat tawaqu sampai kemudian salat jamaah. Taib, at, -tahu, at -tahu artinya filu taa. at, -tahu. at -tahu artinya filu taa. Adapun Natatawu adalah perkara-perkara yang bukan wajib. Jadi kalau sholat atau tatawu artinya sholat-sholat yang bukan wajib. Kalau sholat-sholat berarti puasa-puasa yang bukan wajib. Nah beliau kata untuk Sheikh Nasrashadi untuk menyatakan bahawa sholat tatawu artinya sholat nafilah. Salat Tawu yang paling ditekankan Yang sangat ditekankan Itu adalah Hanya beberapa sholat Nah selain daripada sholat itu Itu semaksud sunnah tapi tidak di Tidak terlalu ditekankan Adapun pun sholat sunnah yang ditekankan Sangat ditekankan yang pertama adalah Sholatul kusuf. Nah kemudian nanti sholat witir Nah kemudian sholatul istisqa' Uh, ini ada tiga solat yang beliau sangat uh, menekankan. Karena nanti dalam kitab kita fikir itu antum dapati nanti berbeza antara satu ulama dengan yang lain. Uh, artinya beliau tidak menjelaskan di sini tentang solat duha, tidak menjelaskan di sini kublia dan badia, tidak menjelaskan solat taraweh. Nah, tidak menjelaskan uh, artinya apa Kenapa? Karena sholat-sholat yang semua itu adalah dikatakan sunnah Tapi tidak ditekankan Adapun pun sholat yang sangat ditekankan Beliau mengatakan yang pertama adalah sholatul khusuf Khusuf atau khusuf Jadi khusuf Ada dua istilah Ada khusuf, ada khusuf Kalau disebutkan Sendiri-sendiri Maksudnya disebutkan sholatul khusuf Maka termasuk di dalamnya khusuf. Kalau disebutkan khusuf, maka termasuk di dalamnya khusuf. Kalau disebutkan salatul khusuf wal khusuf, berarti khusuf itu gerhana matahari, khusuf itu gerhana bulan. Jadi ini salat yang paling ditekankan. Kenapa? Karena untuk mendapatkan salat gerhana ini itu butuh waktu yang lama, butuh waktu yang panjang. Coba kita lihat. Berapa kali kita mendapatkan salat gerhana matahari total? Untuk mendapatkan salat gerhana matahari total berapa tahun? Hah? Berapa tahun kira-kira? Untuk mendapatkan gerhana matahari total. Kalau kemarin Jogja kan bukan total, ya kan? Iya kan? Nah, di bulan Agustus kalau enggak salah itu bukan total. Tapi untuk mendapatkan gerhana matahari total kira-kira berapa tahun? Hah? belasan tahun puluhan tahun Hah kira-kira berapa tahun Hah berapa tahun untuk mendapati Hah puluhan tahun ya puluhan tahunnya berapa Ya Saya total Mendapati terakhir saya tahun 1984 1984 itu terakhir saya dapati 84 itu saya baru Kelas 6 SD Saya baru kelas 6 SD Tahun 84 Dan itu saya dapati Nah masih mendapati gerhana matahari Total Dan itu se-Indonesia Itu 84 Sampai sekarang belum belum ada saya dapati gerhana matahari total sampai sekarang Dari 84 sampai 2016 itu berapa tahun? Hah? 32 tahun 32 tahun belum ada Belum ada gerhana matahari total Dan kira-kira berapa tahun untuk mendapatinya? Nah ini tidak penting itu ya Yang penting bahwa apa? Sholat kusuh gerhana matahari Gerhana bulan ini adalah Termasuk sholat yang paling sangat ditekankan Kenapa? Karena untuk mendapatinya Itu butuh waktu yang lama Butuh waktu yang panjang Mungkin orang megerana matahari total Itu hanya sekali dalam seumur hidupnya Boleh jadi hanya Mendapati itu adalah apa? Ada yang pernah mendapati tolapan 84? Hah? Belum lahir? Belum lahir ya? Atau ada yang sudah lahir? Baru lahir ya gitu? Tapi kita katakan ini adalah apa uh, untuk mendapatinya. Adapun sholat maka beliau mengatakan wakiduha yang paling ditekankan adalah sholatul kusuf. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dan memerintahkannya. Adapun tata cara sholat gerhana matahari itu sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu taalaanha yaitu apa dua rakaat, empat ruku, empat sujud. Jadi sholat gerhana matahari atau gerhana bulan itu adalah dua rakaat, empat ruku, empat sujud. Artinya dua rakaat setiap satu rakaat itu dua kali ruku, dua kali ruku dan dua kali sujud. Nah, jadi kalau dua rakaat berarti dua rakaat empat ruku empat sujud. Ini dan itu dijaharkan. Sunahnya dibaca. Jahar, kalau gerhana matahari ya tentunya siang hari, kalau gerhana bulan ya malam hari. Ya seperti misalnya Pak, tata caranya kita katakan ya sebagaimana sholat, ya kan, hanya bedanya di di ruku yang kedua. Yaitu adalah apa? membaca takbir, kemudian e, setelah takbir membaca doa iftitah, kemudian membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah, ya kan? Membaca surah yang panjang. Kemudian setelah itu ruku Ruku kemudian ektidal Nah ektidal ini nah, Adalah apa? membaca lagi surah al-fatihah Membaca lagi surah al-fatihah Kemudian membaca surah Cuma surahnya lebih pendek daripada Bacaan surah itu pada ruku yang pertama Setelah itu ruku lagi nah, Baru kemudian ektidal Baru kemudian sujud Jadi sujud Jadi kita katakan ini satu rakaat dua kali Ruku, paham maksudnya ya? Teh kemudian rakaat yang kedua dilakukan sebagaimana rakaat yang pertama, cuma rakaat yang kedua bacaan pada rakaat yang kedua itu lebih pendek daripada bacaan ha, pada ruku yang kedua, ya kan? Dan bacaan pada ruku yang ke keempat itu lebih pendek daripada bacaan ruku yang ketiga. Paham ya? Tapi itu uh, tata cara untuk sholat uh, gerhana. Kemudian sholat sunnah yang berikutnya yang ditekankan Setelah sholat gerhana itu adalah sholat witir Adalah sholat witir Kenapa sholat witir termasuk yang paling sangat ditekankan? Kenapa? Karena uh, Apa namanya uh, Da'wa man Nabi SAW Alayhi hadaran wa safaran Karena Nabi SAW itu terus menerus mengerjakan Sholat Witr ini baik ketika beliau sedang Mukim maupun ketika beliau sedang Safar. Jadi ketika sedang Mukim dan Safar beliau Nabi saw tidak pernah meninggalkannya. Ini termasuk salah sunnah yang sangat ditekankan dan eh, apa namanya dan ini yang berbeda antara Nabi saw dengan umat dengan kita. Kalau Rasul saw salat Witr itu hukumnya adalah wajib, kalau kita hukumnya adalah sunnah mu'akkadah dan Nabi SAW senantiasa menganjur, menganjurkan kepada kita nah, Supaya kemudian mengerjakan sholat wittir Bahkan Nabi SAW dalam satu riwayat Adalah apa? memperingatkan kepada Ahlul Quran Wahai Ahlul Quran Utiru nah, Wahai Ahlul Quran Artinya yang yang menghafalkan Al-Quran Yang apa namanya Utiru Indalah kalian mengerjakan sholat wittir Nah mengerjakan sholat twitir artinya jangan sampai orang yang ahlul Quran itu adalah meninggalkan Al Quran eh, meninggalkan sholat eh, sholat twitir karena ini termasuk yang ditegaskan bahkan dalam riwayat Imam Ahmad bahwa orang yang eh, apa namanya ahlu Quran meninggalkan sholat twitir maka apa dia tidak diterima persaksiannya jadi ahlul Quran yang tidak membaca eh, tidak sholat twitir maka itu di di apa namanya istilahnya di tidak dijadikan persaksian. Tidak boleh dijadikan saksi dalam segala hal. Ada pun jumlah rakaat untuk sholat witir yang paling sedikit itu adalah 1 rakaat. Paling sedikitnya adalah 1 rakaat, paling banyaknya itu adalah 11 rakaat. Itu paling banyaknya. Jadi paling sedikit 1, paling banyak 11. Jadi kalau misalnya sholat taraweh 21 nah Kita katakan yang 11 itu adalah witir Yang 10 rakaat itu adalah tarawehnya Itu artinya tidak bertentangan Para ulama menyatakan tidak bertentangan orang yang sholat taraweh 21-23 Dengan yang 11 Kenapa? Karena yang 11 itu witirnya berapa? Mengambil yang 3 kan? Mengambil witirnya 3 Berarti sholat tarawehnya berapa? Rokaat kan? Tapi bagi mereka yang memilih Sholat terawih ternya 11 nah Kemudian sholat terawihnya 10 kan berarti 21 Atau 23 Kalau dia sholat terawihnya 12 Rokaat Sebenarnya dalil menunjukkan sholat terawih itu Tidak ada batasan rokaatnya Tidak ada batasan rokaatnya Ini pendapat yang banyak Sebenarnya diikuti oleh para ulama' Kalau si mengatakan maksimal itu hanya 11 Nah itu kan 11 Tarawe dengan witir ya, Tapi Nabi SAW Itu tidak tidak menafikan bahwa Salat tarawe itu adalah tidak ada Batasan jumlah rokaatnya Karena apa? Karena kalau 1 berarti Tarawe berapa? 10 Kalau witirnya 3 berarti Tarawe berapa? 8 Kalau witirnya 5 Berarti tarawe nya 6 Kalau witirnya 7 Tarawe nah empat iya kan kalau witrnya sembilan teraweynya cuma dua lah kalau witrnya sebelas teraweynya ambil dua iya kan berarti tiga belas kan gitu iya kan artinya yang minimal itu dua kalau terawey itu kan minimal dua rakat maka tidak bertentangan dengan hadis yang mengatakan sebelas dengan tiga belas dengan yang dua puluh satu itu tidak bertentangan sama sekali kenapa karena uh, jumlah witir itu adalah minimal 1 maksimal itu adalah 11. Tapi ada pun kaifiat tata cara Sholat witir satu rakaat kalau yang satu rakaat berarti satu tahiyat satu salam. Untuk satu rakaat satu tahiyat satu salam. Nah, untuk yang 3 rakaat itu adalah apa? Itu ada 2 kaifiah, ada 2 tata cara untuk yang witirnya 3. adalah bisa Dua dua tahiyat, dua salam Bisa dua tahiyat, dua salam Maksudnya dua rakaat, tahiyat, kemudian salam Kemudian satu rakaat, tahiyat, salam Berarti ada dua tahiyat, dua salam Bisa juga apa? Nah, bisa juga yang kedua yaitu apa? Satu tahiyat, satu salam Jadi untuk yang mitir tiga Bisa dua, yaitu dua satu Atau tiga sekaligus kalau tiga sekaligus berarti satu tahiyat satu salam. Nih kan ini tata cara untuk yang witirnya tiga. Untuk yang witirnya lima, untuk yang witirnya lima kefiyahnya tata caranya hanya ada satu, hanya ada satu yaitu apa? Pada rakaat yang kelima yaitu satu tahiyat satu salam. Untuk yang witirnya lima itu hanya satu tahiyat satu salam. Yaitu pada rakaat yang kelima tahiyat kemudian apa? Salam. Adapun yang tujuh rakaat Adapun witir tujuh rakaat Keviahnya ada dua Tata caranya ada dua Yaitu dua tahiyat Satu salam Dua tahiyat satu Salam, artinya apa? Pada rakaat yang keenam Dia duduk tahiyat awal Kemudian berdiri rakaat yang ketujuh Kemudian ketujuh Tahiyat lagi, kemudian salam Ini untuk witirnya 7. Untuk yang witernya 9 Itu sama dengan 7 nah, Untuk yang witernya 9 Keviahnya tata caranya adalah Dua tahiyat satu salam Yaitu pada rakat yang kedelapan Tahiyat Kemudian berdiri rakat yang kesembilan Tahiyat lagi rakat yang kesembilan Kemudian salam Ini untuk yang witernya 9 Adapun untuk yang witernya 11 Maka keviahnya itu hanya ada satu, yaitu dua, dua Dua, dua, dua, satu Itu yang Witir, kalau witirnya Sebelas, tidak ada witir Apa namanya, untuk yang Witir sebelas, itu Keviannya cuma satu, yaitu berapa? ah Berarti ada Enam tahiyat, enam salam Ada Enam tahiyat, enam salam Nah, selain daripada itu Tidak ada, walaupun yang ada Hilaf, diantara yang ada Para ulama menyatakan 5 tahiyat, 5 salam Ada juga yang mengatakan Sebelas itu 5 tahiyat 5 salam, yaitu maksudnya apa? 2, 2, 2, kemudian witirnya 3 3 Jadi 2, 2, 2, 2, 2 Terus 3 Tapi pendapat yang paling kuat 2, 2, 2, 2, terus 1 Jadi 6 tahiyat 6 salam Ini untuk yang witirnya 11 eh, Kapan waktunya sholat witir? Ah, kapan waktu sholat wittir? Mulainya Bada ah, isya Atau setelah sholat isya ah, Kan ada Setelah sholat isya Atau masuk waktu isya Waktu sholat wittir Waktu isya Atau setelah sholat isya Hah? Ha, ah, adalah apa? Nah, ha, waktu salat witir adalah setelah salat Isya. Kalau setelah salat Isya, setelah salat Isya, berarti ada kemungkinan dilakukan pada waktu Maghrib. Baik, kelanto mengatakan setelah salat Isya, berarti ada kemungkinan dilakukan pada waktu Maghrib. Maka saya tanya, setelah salat Isya atau waktu Isya? paham maksudnya ya kalau setelah sholat isa berarti ada kemungkinan dikerjakan pada waktu maghrib kalau anda menjama anda mengerjakan sholat isa di waktu maghrib iya kan anda sholat maghrib terus sholat isa di waktu maghrib boleh gak sholat terawih sholat witir setelah sholat isa pada waktu maghrib belum bisa loh ini waktu maghrib atau witir itu adalah Setelah isya Artinya setelah waktu isya Kira-kira Pilih yang mana Setelah salat isya pada waktu isya Ini pilihan Menggabungkan Dua pilihan kan? Karena disuruh milih Cuma setelah salat isya atau Waktu isya Adalah pendapat yang paling kuat dari para ulama' Itu setelah sholat isya Setelah sholat isya Walaupun sholat isya itu Dikerjakan pada waktu maghrib Ini uh, adalah apa Itu waktu sholat uh, Sholat apa uh, Sebagaimana disebutkan dalam buku ini Di dalam kitab ini adalah apa Bahwa waktu sholat witir itu adalah Min sholatil isya Artinya setelah sholat Isya ila tulu'il fajri Sampai terbit fajar as Maksudnya sampai subuh Sampai subuh Subuhnya yang mana? Nanti tanya lagi subuhnya yang mana? Uh, subuhnya apa namanya uh, Jadwal abadi atau subuhnya Apa namanya yang uh, Apa namanya Karena begini Ada orang yang mengatakan bahwa Waktu jadwal abadi itu belum masuk waktu subuh mereka yang mengatakan bahwa jadwal abadi itu belum masuk waktu subuh Tapi Kita katakan tuluh al-fajri Di sini para ulama ya jadwal-jadwal Artinya walaupun itu adalah jadwal Karena yang menyatakan bukan jadwal Itu adalah apa? Adalah kaun syad Itu adalah ucapan-ucapan yang uh, janggal Kenapa? Karena itu tidak pernah di uh, Artinya para ulama menyatakan Nah, hanya orang-orang yang membuat fitnah Yang mengucapkan kata-kata yang seperti itu Apa intinya ucapannya Orang yang mengatakan ini Jadwal abadi itu belum masuk waktu subuh Kok sudah adan Karena intinya mereka itu apa Intinya mereka ingin mengkafirkan kaum muslimin Coba logikanya begini nah, Jadwal abadi itu dianggap Belum masuk waktu subuh Berarti sholat sebelum waktunya namanya apa Sangka sholatnya Tidak sah sholatnya kalau tidak sah sholatnya berarti dianggap meninggalkan sholat, apa hukum orang yang meninggalkan sholat, ujungnya adalah kafir ujungnya adalah kafir maka kata saya bimbas orang-orang yang seperti ini itu hanya apa namanya mencari fitnah kepada kaum muslimin. yang mengatakan jadwal itu belum masuk tapi ketika ditanya jadwalnya kamu jam berapa, gak jelas juga mereka gak jelas mereka mengatakan apa, 20 menit setelah jadwal 20 menit setelah jadwal. Kalau 20 menit setelah jadwal itu sudah terang benderang. Iya kan? Sudah terang. Kan berarti belum belum itu sudah masuk waktu subuh. Kalau sudah terang kan berarti intinya apa? Berarti kan sudah lewat subuh ya kan? itu adalah apa? Kenapa? Karena mereka sendiri dan yang kedua, mereka akan apa? Kata para ulama mereka itu akan apa? Mengikuti hawa nafsu. Ya sudah. Ketika adzan di luar, saya ini kan belum masuk waktu subuh, saya masih boleh makan, boleh minum ketika puasa, ya kan? Masih makan, minum, ya kan? Dia berhenti kapan dia makan dan minum? Yaitu itu semaunya dia. Wah ini sudah masuk waktu subuh, saya berhenti makan. Ya sudah. Itu adalah apa? Jadi dia beragama itu tidak mengikuti, mengikuti uh, dalil, tapi beragama mengikuti hawa nafsunya. Tep. Itu waktu sholat witir adalah setelah sholat isya sampai terbit Fajar as -soddiq. Dan yang utama Waktu yang paling utama untuk sholat witir Itu adalah apa? Di akhir malam Itu tidak ada khilaf Tidak ada perselisihan di antara para ulama Kalau waktu yang afdol Untuk sholat witir itu adalah paling Akhir Semakin diakhirkan itu semakin baik Kenapa? Karena al ujur ma'ito mil bala. Pahala itu akan berkaitan dengan tingkat kesulitan. Semakin tingkat kesulitannya besar, maka semakin besar pahala yang di yang diberikan. Coba di awal malam dengan di akhir malam susah mana? Susah di akhir, ya kan? Nah, kita mau bangun tengah malam susah, ya kan? Maka ini adalah apa? Tengah malam itu adalah keutamanya jauh lebih lebih besar. Itu kalau tinjauannya dari sisi apa? Waktu. Kalau tinjauannya dari sisi waktu Tentunya yang paling utama adalah di akhir Di akhir malam Tapi kalau kaitannya dengan orang Yang melakukan ya kan. Kalau saya tanya satu-satu Kira-kira sholat twitter yang afdol yang mana Kan pribadi misalnya ya kan. Pribadi-pribadi kita tanya Waktu sholat twitter yang paling afdol Buat antum kapan Wah wow, saya yang afdol Bagi saya itu setelah sholat tisa Lah kenapa Wah wow, saya susah bangun tengah malam ji. Ya kan. Saya tengah malam suruh bangun ya susah ya kan. Berarti apa? Yang paling utama dia kerjakan di mana? Di awal waktu, iya kan? Kalau ada yang ditanya lagi antum salat twitternya kapan? Wah, saya di akhir malam. Lah kenapa? Oh? Gampang bagi saya bangun tengah malam. Berarti kan kalau ditinjau dari sisi orang itu beda antara satu dengan yang lain. Maka kalau kita mengatakan kalau tinjauannya orang, maka itu adalah e, yang lebih utama adalah menurut kemampuan masing-masing. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada e, Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, kapan kamu salat witir? Wahai Abu Bakar, Abu Bakar menjawab, "Witir qoblan an anam." Saya witir dulu baru tidur. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Saya witir dulu baru tidur. Berarti witirnya kapan? Ah, di awal malam, iya kan? Di awal malam, kemudian Rasulullah tanya kepada Umar, wahai Umar, kapan kamu salat witir? Saya anam summa witir, saya tidur dulu, baru kemudian witir. Berarti kapan witirnya? Di akhir malam. Ini artinya apa? Nabi saw tidak mengatakan apa Umar lebih bagus daripada Abu Bakar tidak, iya kan? Dan Rasulullah saw mengatakan ya sudah Abu Bakar itu adalah kuat, Umar juga kuat. Kenapa? Karena dia mengambil yang kuat. Nah, mengambil yang kuat bahwa apa saya lebih lebih apa namanya mengerjakan sholat witir di awal malam itu lebih kuat bagi saya kenapa karena ini saya tidak bisa bangun di akhir malam dan yang kedua bahwa apa saya mengerjakan saya bisa mengerjakan itu adalah apa di awal artinya sebelum dia tidur. Tapi bagi mereka yang biasa terbangun malam hari maka yang afdol itu adalah di akhir malam. Sebagaimana dalil yang menunjukkan adalah apa? Bahawa salat witir itu adalah apa? Dilakukan di akhir. Nabi SAW bersabda, Ija'alu akhirah sholatikum billayli witra. Jadikan akhir dari sholat kalian itu di malam hari adalah sholat witir. Hadis ini mutafakun alaihi. Kemudian dalil yang menunjukkan kalau orang, orang itu kan bergantung, mana yang uh, kita katakan lebih utama? Ada yang lebih utama di awal, ada yang lebih utama di di akhir. Berdasarkan dalil adalah apa? Wakala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam man khafa Allah Yakumah min akhiril leil. Siapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam? Fal yutir Maka laksanakan dia witir, uh, kerjakanlah witr itu di awal di awalnya. Wa man tama ayakumah akhiril leil akhirahu. Siapa yang dia semangat untuk bisa bangun di akhir malam Artinya kuat Dia bisa bangun di akhir malam Falyutir akhiran leil Makanannya dia witir di akhir malam Fainna sholat akhiran leili masyhuda Kenapa? Karena sholat witir di akhir malam itu Adalah disaksikan oleh para malaikat Wadhalika afdol Dan itu adalah afdal. Jadi itu kalau tinjauannya dari sisi waktu Tentunya di akhir waktu lebih bagus Tapi kalau ditinjau dari sisi pelakunya Orang yang melakukan maka di eh, apa namanya bisa jadi di awal bisa jadi di di akhir. Kemudian sholat sunnah yang berikutnya yang sangat ditekankan yang berikutnya adalah sholat istisqa adalah sholat minta hujan. Sholat minta hujan jadi kalau minta hujan itu berarti ada dua ya ada yang hanya sholat ada yang sholat ada yang tidak sholat. Jadi ada yang cukup dengan doa ada yang dilakukan dengan sholat. Ini solat tisiskoh. Kalau kita katakan solat tisiskoh, solat tisiskoh ini adalah termasuk sunnah. E, ketika orang-orang itu sangat membutuhkan yang namanya apa, air. Ini tidak ada bedanya, artinya sama saja solat tisiskoh itu kepada masyarakat yang membutuhkan air atau masyarakat luar yang membutuhkan air. Misalnya apa? Kita katakan di pogung dalangan ini itu tidak butuh air. Tapi daerah Gunung Kidul sangat butuh air. Boleh enggak sholat punggung dalangan ini sholat istisqa untuk mereka? Ya kita katakan boleh, iya kan? Walaupun di sini tidak butuh, tidak butuh air. Paham maksudnya ya? Jadi sholat istisqa itu adalah apa? Disaryatkan kepada siapa saja. Tidak mesti kepada orang yang airnya melimpah ruah tidak. Kenapa? Karena dia mendoakan itu bukan mendoakan untuk wilayahnya yang kekurangan air, tetapi apa? Dia mendoakan saudaranya kaum muslimin yang lain yang itu adalah apa? Kekeringan yang membutuhkan, membutuhkan air. Ya, misalnya kita katakan kita katakan di Yogyakarta ini kita sholat istiqo, nah, tapi untuk saudara kita yang misalnya di Afrika untuk di mana nah, di daerah-daerah yang kering. Tidak ada air Maka itu kita mendoakan Ini namanya sholat istisqa Jadi sholat istisqa itu tidak mesti kepada mereka yang nah, Tidak mesti harus pengundalangan itu Kering kerontang baru kita sholat Tidak nah, Boleh kita sholat istisqa bukan untuk kita Tapi untuk orang orang lain Ini adalah apa e, Dan ini termasuk sangat ditekankan Yaitu sholat istisqa Kenapa? Karena sholat istisqa itu mendapatkan juga Adalah butuh waktu yang lama kan kita katakan, walaupun kita katakan butuh waktu yang lama kalau untuk kita sendiri, ya kan? Tapi kalau misalnya kita sekarang ini di wilayah kita sedang musim hujan, tapi boleh jadi di negara yang luar, negara lain, itu adalah apa? Kering, kekeringan yang butuh, yang butuh air. Maka kita mendoakan. Dan sholat istisqa ini Sunahnya dilakukan di lapangan atau di tempat terbuka, Sunahnya dilakukan di tempat Nah, terbuka nah, itu tidak dilakukan di nah, di masjid tapi di tempat terbuka apakah itu di lapangan atau di tempat terbuka ya nah, apa saja di tempat terbuka kemudian disunahkan untuk keluar ke keluar ke lapangan itu adalah apa semuanya dalam kondisi dia eh, apa namanya membutuhkan air jadi dia berdoa apa namanya tadoruan dalam kondisi dia tunduk dalam kondisi dia merendah diri Ketika pergi ke lapangan Dalam kondisi dia Pakaian seadanya Pakaian seadanya Kemudian tidak harus Beda dengan sholat istisqa Dengan sholat hari raya Kalau sholat hari raya itu kan memakai pakaian yang paling bagus Memakai wangi-wangian Untuk sholat istisqa Itu memakai pakaian apa adanya Ya kan? Tidak harus tidak memakai pakaian yang paling bagus. Kenapa? Karena dia ingin uh, untuk menunjukkan bahwa uh, mereka adalah sangat membutuhkan yang namanya air. Bahkan pakaian kita itu kalau ketika sholat istisqo itu dibalik, terbalik. Jadi bukan bukan apa namanya pakaian yang ini tapi dibalik, Iya kan. Uh, disarjatkan untuk dibalik, bukan hanya pakaian, tapi juga misalnya, tapi jangan jangan seperti Superman ya, Batman dibalik, maksudnya celana dalamnya taruh di luar, nggak boleh, ya kan? Ini bukan demikian mananya, dibalik itu maksudnya uh, apa namanya ya pakaian luar uh, jadi dalam, jadi kita katakan yang luar itu adalah bagian uh, dalam, yang dalam itu bagian uh, keluar. Jadi kalau peci dibalik misalnya, Kalau sorban dibalik Ini adalah apa Disyariatkan seperti itu ketika Salah istisqa Kemudian untuk salah istisqa itu sama dengan Kita katakan salat Hari raya dikerjakan Boleh, cuma untuk waktunya Waktunya salah istisqa itu boleh Dikerjakan di pagi hari Di siang hari, di sore hari, di malam hari Boleh Iya kan? Di Kapan saja kita membutuhkan itu Adalah boleh jadi tidak mesti harus di siang hari, tidak Ini waktunya itu boleh kapan saja Boleh kapan saja untuk sholat istisqa Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa apa Sholat istisqa itu dilakukan Harus dilakukan pada pagi hari, tidak ada Tidak ada Karena Nabi SAW pernah sholat istisqa Istisqa itu pada hari Jumat Hari Jumat itu pada hari Ketika beliau sedang khutbah Jum'at Dan itu waktu sudah duhur ya. Karena dia mengatakan Salah istisqa itu kan waktunya sampai duhur Nah Nabi Wasallam pernah ba Istisqa Itu ketika khutbah Pada salat Jum'at beliau khutbah Tiba-tiba datang badui nah, Langsung Minggir-minggir-minggir, itu kan gak boleh Memisahkan diantara pada hari Jum'at itu kan Gak boleh kita ma maju ke depan Memisahkan diantara orang jamaah Yang ada di depan kita, gak boleh tapi datang badui, namanya badui, nggak punya ilmu, nggak punya dan apa namanya, nggak punya adab Dia langsung melangkahi para sahabat langsung di depan. Dia mengatakan, Ya Rasulullah, nggak udah Allah sana. Ya Rasulullah doakan kepada kami, doakan kami supaya Allah menurunkan hujan kepada kami. Kemudian Rasulullah SAW pun mengangkat tangannya, padahal beliau sedang khutbah Jumat, mengangkat tangan. Sambil mengatakan apa Allahumma aqisna, Allahumma aqisna, Allahumma aqisna. Ketika beliau mengucapkan yang ketiga, Anas bin Malik waktu itu dia melihat ke belakang, melihat ke belakang, artinya di belakang dia melihat apa, ada awan gulungan awan itu sedang berjalan, gulungan awan hitam berjalan, kemudian hujan, membasahi hujan sampai para sahabat itu hujan dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jenggotnya juga basah, melewati hujan, melewati hujan nah kemudian sudah uh, hujan turun begitu minggu depan datang lagi badui itu nah datang lagi mengatakan ya rasulullah apa namanya halakatilamwal wangkatatis subul ya rasulullah celaka kami ya rasulullah harta harta benda kami hancur kemudian apa namanya hewan ternak pada mati lah kenapa iya kan kebanjiran minggu minggu depannya datang lagi kebanjiran. Nah, kemudian Nabi sallallahu mengangkat lagi tangannya, berdoa, kemudian dia mengatakan Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah pindahkanlah hujan-hujan itu, ah pindahkan hujan-hujan itu di bukit-bukit, di di lautan, kemudian di hutan-hutan, di lembah-lembah, ah -lembah. nah, jangan kepada kami. Akhirnya hujan itu berhenti. Ini adalah apa? Istisqa. Jadi waktunya itu boleh kapan saja ketika meminta meminta hujan. Kemudian apa namanya dan ketika kemudian setelah apa namanya solat, ketika solat, ketika selesai solat, solatnya itu jumlahnya dua rakaat ya, dua rakaat, nah, artinya solat dua rakaat sebagaimana solat pada umumnya, solat Jumat, yaitu yang dibaca juga bacanya sama dan juga dijaharkan. Rakat yang pertama membaca Al-Fatihah dan Sabi semarobi kalalak. Rakat yang kedua adalah membaca Al-Fatihah dengan halata kahdisul gosia. Nah setelah solat kemudian khutbah satu kali khutbah. Nah satu kali khutbah, tapi isi khutbahnya itu adalah memperbanyak istighfar, memperbanyak istighfar. Kemudian di situ memperbanyak doa. Nah, kemudian doa dengan khusuk. Nah, kemudian juga. Uh, syaratnya yang lain wala yastabti walijaba jangan terburu-buru agar jawabannya itu di, dikabulkan jangan jangan terburu-buru tergesa-gesa uh, apa namanya doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa karena semua yang terburu-buru itu dianggap apa? minas syaitan maka jangan terburu-buru minta ya Allah apalagi sampai ngancap enggak boleh Ya Allah turunkanlah hujan kepada kami. Kalau tidak, nah, kalau tidak itu kan sudah ancaman. Enggak boleh. Kalau tidak itu kan sudah terburu-buru namanya. Ya Allah turunkanlah hujan kepada kami. Ia ya kan kalau tidak nanti tidak ada lagi yang beribadah kepadamu. Tidak ada lagi yang apa namanya uh, itu ancaman. Ia ya kan kalau Allah jangan diancam. Ya kan? Bahasanya kalau Allah itu jangan di jangan diancam. Ini namanya mengancam Allah itu namanya terburu-buru. Orang yang tergesa-gesa agar diijabahi doanya. Kemudian eh, apa namanya? Dan tentunya nah, termasuk yang disunahkan ketika keluar ke, pergi ke lapangan pada sholat istisqo, itu adalah melakukan sebab-sebab kebaikan. Banyak melakukan di situ kebaikan-kebaikan. Artinya keluar dari rumah misalnya apa? Banyak sodako. Ya kan, memperbanyak sodako Kemudian apa Boleh jadi dengan sodako itu Kemudian Allah menurunkan hujan kepadanya Kemudian dia memperbanyak istighfar Kemudian dia taubat nah, Kalau dia dulunya tidak sholat Dia harus sholat Kalau dulunya tidak puasa Dia puasa Kalau dulunya dia durhaka sama orang tuanya Dia berbuat baik Kemudian kalau dulu apa namanya Sesama tetangganya dia berbuat jelek Kemudian apa nah, Dia keluar itu dalam kondisi dia meminta minta maaf kepada tetangganya atau meminta diikhlaskan seluruh perbuatan perbuatannya. Ini adalah apa? Nah, ini sebab-sebab uh, yang melakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan kebaikan uh, ketika dia pergi ke lapangan. Tapi itu waktu-waktu yang kita, kita katakan sholat-sholat yang sangat ditekankan Jadi beliau hanya menyebutkan tiga Dan beliau tidak menyebutkan misalnya sholat duha, sholat yang lainnya Karena itu dianggap itu adalah sholat sunnah bukan yang ditekankan Adapun waktu-waktu yang dilarang kita melakukan sholat Yang berikutnya adalah waktu-waktu yang dilarang kita sholat Waktu yang dilarang kita sholat itu ada tiga Ada tiga Kalau dirinci ada lima Ya, tape. mau dibilang tiga mau lima saya kira itu bukan bukan yang bertentangan. Tape. Kita lihat ada tiga. Yang pertama ada tiga waktu yang dilarang kita sholat. Yang pertama adalah waktu setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh sampai matahari meninggi seukuran satu tombat. Jadi setelah sholat subuh sampai matahari meninggi seukuran satu. Tombak Atau 15 menit setelah matahari terbit Ini adalah waktu-waktu yang dilarang kita sholat Waktu yang dilarang kita sholat Kemudian yang kedua Waktu yang kedua yang dilarang kita sholat Adalah ketika matahari tegak lurus Atau ketika matahari berada pada posisi puncak nah, Artinya matahari tegak lurus ya Matahari berada pada posisi puncaknya Karena matahari itu tidak mungkin naik terus-terus Tidak -terus, ada ujungnya, tidak Begitu dia sampai puncak dia akan turun Maka apa? Ketika sampai pada puncaknya itulah Maka itulah waktu yang dilarang kita Sholat Kemudian yang ketiga adalah apa? Yang dilarang kita sholat yang ketiga Waktu yang dilarang kita sholat Adalah setelah sholat asar Sampai matahari terbenam Jadi sholat asar sampai matahari Terbenam kalau yang membagi menjadi 5 yaitu apa setelah salat subuh sampai matahari terbit setelah matahari terbit sampai matahari meninggi seukuran 1 tombak jadi 2 kemudian 4 e, dan 5 yaitu dari setelah salat ashar sampai matahari menguning dan matahari menguning sampai matahari tenggelam tapi itu e, tipe kita katakan 3 e, atau 5 saya kira sama e, apa namanya rinciannya yang jadi pertanyaan berikutnya Sholat apa yang dilarang pada waktu yang terlarang Sholat apa yang dilarang pada waktu yang terlarang Misalnya kalau ada pertanyaan Sholat yang dilarang pada waktu-waktu yang terlarang A. Sholat duha B. A, sholat habis nikah ya kan? Sholat habis nikah tahu ya Habis pernikahan biasanya kan sholat Kemudian C A, Sholat Apa namanya Sholat Sholat uh, pada hari Jumat masuk masjid Kemudian D nah, Salat nafila. Nah, nafila mutlak E eh, semuanya salah nah, Yang betul adalah D Artinya yang dilarang nah kita salat pada waktu yang terlarang adalah salat nafila mutlak Salat nafila mutlak itu artinya apa? sholat nafilah mutlak, karena sholat nafilah itu ada dua ada namanya mutlak, ada muqayyad mutlak itu artinya tanpa ada sebab mutlak itu tanpa ada sebab mutlak juga dinamakan sholat itu mutlak tidak ada batasan rokaatnya kemudian mutlak itu juga namanya tidak punya nama jadi mutlak itu artinya apa, pertama tidak punya nama solatnya, ya kan? Saya kok kepingin solat, kepingin solat. Ada engkau namanya solat itu? Ah, ha? tidak ada, ya kan? Yang kedua, ha? solatna filamu telak. Ciri nya yang kedua itu tidak ada batasan rokaatnya. Ada engkau Saya kok kepingin solat dua rakaat. Ya sudah. Begitu. Saya kok kepingin lagi. Saya kok kepingin lagi. Saya kok kepingin lagi. Itu kan berarti jumlahnya tidak ada batasan. Yang ketiga apa? Ah, ha? tanpa ada sebab. Tanpa ada sebab nah, Jadi hanya sekedar kepingin Itu namanya sholat nafila Mutlak, beda dengan sholat nafila muqayyad Kalau muqayyad berarti sholatnya punya Nama Punya nama, sholat duha ya Punya nama sholat duha ya kan Sholat tahiyatul masjid, oh ada namanya sholat tahiyatul masjid Itu namanya apa? Muqayyad Sholat syukur lwudhu punya nama, oh berarti itu namanya Muqayyad Kemudian apa? Sholat muqayyad itu jumlah Rokatnya apa? Terbatas, artinya sudah ditentukan batasannya ya kan? Sudah ditentukan rokatnya. Kalau salat, misalnya salat duha berapa rokat? Nah, salat roka duha tidak ada batasan. Teh salat tahiyatul masjid berapa rokat? Dua, ya kan? Kemudian syukurul wudhu dua, ya kan? Salat pengantin baru dua. Itu namanya apa? Nah, ada jumlah rokatnya. Kemudian apa? Kalau salat nafilah mukayat itu ada sebab. Kenapa dia solat? Oh, habis pengantin baru. Kenapa dia solat? Oh, habis masuk masjid. Ya kan? Kenapa dia solat? Karena habis wudu misalnya. Itu kan ada sebabnya. Tapi itu namanya solat nafila, mukayat. Perbedaan mukayat dengan mutlak. Nah, itu disitu ya. Kemudian eh, yang berikutnya ada juga solat nafila mutlak, solat nafila mutlak, tapi boleh dikerjakan pada waktu yang telaran. Coba sebutkan sholat nafila mutlak yang boleh dikerjakan pada waktu yang telarang. Kan tadi kita katakan semua sholat nafila itu kan tidak boleh dikerjakan pada waktu yang telarang. Tapi ada sholat nafila mutlak boleh dikerjakan pada waktu yang telarang. Sholat nafila mutlak itu apa? Adalah apa? Ah, Sholat nafila, sholat dua rekaat. Dua rekaat itu sebelum ah, pada hari Jumat. Sebelum khotib naik di atas mimbar. Coba kalian to masuk pada hari Jumat Solat dua rakaat, solat dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Boleh jadi pada dua rakaat itu, itu kan apa mutlak ya? Boleh jadi ketika anda melakukan solat dua rakaat ini, matahari itu berada apa? Posisinya di mana? Tegak lurus, iya kan? Berarti anda mengerjakan solat nafilah mutlak pada waktu yang telaran. Tapi ini adalah di, dibolehkan. Kenapa? Karena hanya khusus untuk hari Jumat Selain hari Jumat, enggak boleh. Iya kan, antum masuk masjid, pengen solat duhur dua rakat, solat duhur dua rakat, solat, eh kau belia duhur misalnya ya, artinya setelah kau belia, kau duhur ya, dua rakat, eh, kau belia, artinya dua empat, kemudian habis itu kepengen solat, kepengen solat, nah, kali itu waktu yang terlarang itu enggak boleh, paham ya? Jadi ini tidak, eh, tidak dibolehkan, jadi eh, hanya khusus untuk solat pada hari Jumat tapi ini waktu-waktu yang dilarang kita uh, sholat Yang berikutnya adalah bab tentang sholat jama'ah dan imamah Sholat berjama'ah ini uh, khilaf diantara para ulama Ada yang mengatakan hukumnya itu adalah fardu ainin, Wajib bagi setiap siapa muslim Laki-laki uh, yang sudah dewasa Mereka uh, tidak dia mukim kemudian sehat ini wajib ah ini dikatakan yang pertama ini adalah wajib ain ini adalah pendapatnya Imam Ahmad dan juga jumhur Al ulama adapun yang menyatakan bahwa ee, ada juga yang pendapat yang kedua mengatakan sholat jama'ah itu hukumnya adalah fardu kifayah fardu kifayah artinya apa Artinya fardhu kifayah jika sebagian yang lain sudah mengerjakan maka gugur kewajiban yang yang lain. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan sholat jamaah itu adalah sunnah. Ini adalah sunnah. Jadi seperti pendapatnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa sholat jamaah itu adalah sunnah. Mereka berdalil dengan apa? Bahwa sholatul jamaah itu afdolu min salatil fadhli bisab'in wa isri darajat. Salat jamaah itu lebih utama. Namanya utama berarti apa? Ha? Sunnah, iya kan? Ya, lebih utama berarti menunjukkan kepada sunnah. Ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Adapun Imam Ahmad, dia berpendapat bahwa apa? Salat jamaah itu hukumnya adalah wajib. Kenapa? Karena ee, pertama, dalil yang dia pakai bahwa untuk menunjukkan bahwa kewajiban salat berjamaah itu adalah apa? Uh, kita katakan, uh, Apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah meninggalkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat berjamaah. Jadi saya selalu sampaikan begini, bahwa hukum itu kapan dikatakan wajib? Hukum itu kan dikatakan wajib ketika terpenuhi tiga. Jadi hukum dikatakan wajib itu kalau terpenuhi. Tiga, Yang pertama ada perintah Yang kedua Tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Dan yang ketiga ada ancaman Ada ancaman Seperti misalnya kita katakan Salat lima waktu itu hukumnya apa? Wajib Kenapa kalau salat lima waktu hukumnya adalah wajib? Pertama, ada gak perintahnya salat lima waktu? Ada Tapi Banyak dalil ya perintahnya Yang kedua pernah Nabi SAW meninggalkan salat lima waktu? Tidak yang ketiga ada nggak ancaman bagi mereka yang meninggalkan solat lima waktu? Ada ancaman. Berarti apa? Solat lima waktu itu hukumnya adalah wajib. Puasa Ramadan itu hukumnya apa? Wajib. Iya kan? Kenapa kalau puasa Ramadan dikatakan wajib? Ada nggak perintahnya? Ada perintahnya. Pernah Nabi SAW meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja? Tidak. Ada nggak ancaman bagi mereka yang meninggalkan puasa Ramadan? Ada. Oh, berarti wajib. Gitu kan? Uh, haji itu hukumnya apa bagi yang mampu wajib, ya kan? Kenapa? Ada nggak perintahnya? Ada uh, apa namanya? Pernah Nabi Sosalam meninggalkan? Tidak, ya kan? Artinya selama dia hidup tidak pernah meninggalkan. Kemudian uh, ada nggak ancaman bagi mereka yang punya kemampuan tidak melakukan haji? Ada ancaman. Dalil menunjukkan bahwa haji itu wajib. Tahap semua hukum kita katakan wajib yaitu kalau ada tiga ini termasuk di dalamnya adalah apa sholat berjamaah itu hukumnya apa wajib kenapa kok dikatakan wajib yang pertama apa ada nggak perintahnya sholat berjamaah banyak ya kan banyak dalil yang menunjukkan perintah berjamaah yang kedua ah, pernah Nabi Sallam meninggalkan sholat berjamaah tidak ya kan kemudian yang ketiga ada ancaman bagi mereka yang meninggalkan sholat berjamaah Nah, ada ancaman yaitu karena ada ancaman maka hukumnya menjadi wajib. Apa ancaman bagi mereka yang uh, tidak mengerjakan sholat berjamaah adalah apa? yuhariku uh, Yuhari bihutahum bin nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengancam rumah-rumah mereka akan dibakar uh, dengan api dengan api. Sebagaimana hadis uh, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad hamamtu an amru bis salat. Fatukang saya ingin sekali agar memerintahkan orang salat artinya ditegakkan salat sum'a'amuru rajulan ya ummun kemudian saya perintahkan orang-orang supaya mengimami kemudian sum antaliqu ma'ahum husamun min kemudian saya akan pergi bersama para sahabat itu membawa satu bongkok kayu bakar ila qaumin la yashhadunash shalah kepada satu kaum yang tidak ikut menyaksikan salat tidak ikut salat berjamaah fawharriqu 'alaihi buyutahum Maka aku akan membakar rumah-rumah mereka itu dengan dengan api. Ini adalah apa? Walaupun ancaman ini belum pernah terjadi pada masa Nabi S.W.T. Walaupun ini adalah ancaman tidak pernah terjadi, tapi para ulama menyatakan bahwa ini adalah apa? Jadi ini ancaman yang bukan main-main. Jadi bukan berarti Nabi Alaihi Wasallam bersabda ini Adalah main-main, tidak Karena seandainya apa kata Nabi SAW seandainya di rumah itu tidak ada wanita Dan anak-anak, tentunya rumah mereka Itu sudah saya bakar Kenapa? Karena anak-anak dan wanita itu Laisa ahlan uh, Apa namanya uh, Ahlal li wujub Li wujubi sholatil jamaah Kenapa? Karena wanita dan anak-anak itu Bukan termasuk orang yang wajib Sholat berjamaah, Seandainya karena mereka Tidak ada, tentu rumah mereka itu Sudah kami bakar juga dalil yang lain yang menunjukkan bahawa salat berjamaah ini adalah wajib. Adalah apa? Orang buta saja, Abdullah ibn Maktum. Ketika itu dia datang kepada Nabi. Minta keringanan. Ya Rasulullah, saya kan orang yang buta. Tidak ada yang bisa menuntun saya pergi ke masjid. Laih sali qa'it yakuduni lal masjid. ya kan Kemudian ee, berikanlah rusak kepada saya untuk tidak ikut salat berjamaah. Kemudian iya. Begitu Abdullah ibn Maktum keluar... Kemudian dipanggil oleh Nabi SAW Ya Abdullah Asami tanidak Wahai Abdullah Kamu mendengarkan panggilan azan iya Ya Rasulullah Saya mendengar panggilan azan Kala pa Kalau begitu wajib kamu penuhi Ini adalah apa? Kalimat wajib, Pak Ajib nah, Itu tidak bisa ditafsiri dengan makna sunnah Sehingga apa? pendapat yang paling kuat dari para ulama Bahawa sholat berjamaah itu bagi laki-laki Itu hukumnya adalah wajib jadi siapa yang wajib sholat berjamaah Yang pertama itu adalah siapa Laki-laki Artinya laki-laki Kemudian dewasa Tentunya laki-laki dewasa Itu yang wajib Kemudian yang ketiga Adalah Sehat Sehat Bukan sakit Kemudian yang keempat itu adalah mukim mukim, Bukan musafir Bukan musafir Tapi para ulama yang lain mengatakan Tidak musafir tetap wajib ya kan artinya dia tidak wajib berjamaah di masjid tapi berjamaah itu sendiri wajib bagi musafir ya kan berjamaah sendiri bagi musafir itu adalah wajib bukan berarti wajibnya itu harus di masjid tidak dia katakan wajib tetap sebagaimana buku ini mengatakan musafir itu tetap wajib musafir dengan mukim itu sama wajib cuma kalau apa e, musafir itu wajib tidak harus di masjid ya kan dia wajib tetap berjamaah cuma tidak di masjid tapi kalau yang mukim itu wajib tidak ada perselisihan kalau itu adalah apa mukim itu adalah tempatan penduduk apakah itu mukim kita katakan memang penduduk asli atau memang pendatang yang menetap di di situ seperti misalnya kos-kosan itu adalah apa termasuk yang mukim maka wajib untuk solat berjamaah ini eh, apa namanya hukum untuk solat eh, berjamaah dan yang sunnah pada sholat berjamaah ini adalah apa? Kita katakan yang sunnah di sini adalah semakin banyak jamaahnya, maka itu adalah semakin, semakin uh, bagus. Jadi kulamaka na'aksharu fahuah ahabuillah. Semakin banyak jamaahnya, maka itu adalah semakin, semakin baik. Ini apa namanya semakin banyak jamaah? Kenapa? Karena semakin banyak jamaah itu semakin cepat. Uh, salat berjamaah itu diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Karena kalau semakin banyak itu kan Kemungkinan salah satu dari jamaah itu bisa diterima Satu yang diterima maka semuanya akan di, uh, diterima Dan tentunya salat berjamaah semakin banyak yang hadir Maka semakin besar pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan karena tentunya jamaah yang 100 jamaahnya dengan yang 10 itu tentunya adalah sama-sama berjamaah tapi pahalanya tentunya adalah berbeda karena semakin banyak nah itu adalah semakin besar pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda salatul jamaati afdalu min sholatil faddi ah, wa isrina daraja salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan kelipatan 27 ya kan dan perlu kita ingatkan bahwa apa syariat atau dalam hadis atau ayat Al-Qur'an ketika menunjukkan bilangan itu tidak menunjukkan kepada pembatasan. Ini harus dipahami bahwa setiap bilangan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis itu semuanya bukan menunjukkan kepada pembatasan. Kecuali kalau memang itu menunjukkan pembatasan kecuali memang ada dalil korina-korina yang lain yang menunjukkan bahwa memang itu pembatasan. Tapi selama tidak ada dalil yang menyatakan apa? bahwa itu memang pembatasan, maka kembalikan ke hukum asalnya semua bilangan itu adalah apa? bukan menunjukkan pembatasan. Seperti misalnya apa? Ah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama. Apakah nama Allah terbatasnya pada jumlah 99? Jawabannya adalah tidak, iya kan? Jawabannya adalah tidak, kenapa? Karena bilangan yang disebutkan dalam hadis itu bukan menunjukkan pembatasan nah, Bukan menunjukkan pembatasan dan nama Allah bukan hanya terbatas pada 99 Kenapa? Karena ada nama-nama yang lain yang disembunyikan oleh Allah yang itu tidak disebutkan Kemudian yang ketiga bahwa ketika para ulama mengumpulkan semua nama-nama Allah itu berbeda antara satu dengan yang lain Imam Bukhari mengumpulkan nama-nama Allah itu berbeda ketika Imam Muslim mengumpulkan nama-nama Allah. Berbeda dengan Imam Abu Daud ketika mengumpulkan nama-nama Allah. Berbeda dengan nama. Jadi ada nama yang disebutkan oleh Imam Bukhari tapi tidak disebutkan oleh Imam Muslim. Ada nama yang disebutkan oleh Imam Muslim tapi tidak disebutkan oleh Imam Bukhari, berarti menunjukkan bahwa di situ ada nama yang lebih. Jadi ini adalah apa? Ini e, tidak menunjukkan kepada pembatasan Kecuali kalau memang itu dalil menunjukkan pembatasan Seperti bunyial islam walahom sin Islam ini dibangun di atas dasar lima Oh arkanul islam itu ada lima Ini menunjukkan apa? Pembatasan Kenapa rukun islam itu hanya ada lima ini Yaitu syahadatin, sholah, kemudian puasa, zakat, dan haji Nah arkanul iman sita Rukun iman itu ada enam Berarti tidak ada tujuh, tidak ada delapan Iya kan, itu menunjukkan pembatasan, ya kan? sebagaimana juga nanti dalam pembagian, uh, misalnya apa namanya solat solat yang wajib itu ada berapa? Ada lima, lima itu pembatasan atau bukan pembatasan? Kenapa tidak ada lagi solat yang wajib selain daripada yang lima ini? Iya uh, kan, tidak ada lagi solat yang wajib. Loh, solat Jumat ada, solat Jumat itu kan pengganti dari solat Dhuhr. Ini apa namanya uh, menunjukkan kepada pembatasan. Tapi selama tidak ada menunjukkan pembatasan maka kembalikan ke aslinya. Wallahu taala alam. Baik, kemudian yang berikutnya, kalau Anda sudah selesai salat berjamaah di di tempat di rumah masing-masing atau di tempat kampungnya atau di kampungnya di masjidnya mereka masing-masing, kemudian mendatangi salat berjamaah di masjid nah mendatangi sholat berjamaah di masjid maka disunahkan tetap dia ikut berjamaah di masjid di mana dia datangi misalnya begini uh, misalnya uh, kita katakan seseorang itu sudah sudah sholat asar di di kampungnya atau di rt-nya di di kampungnya sudah dia sholat asar kemudian dia pergi ke masjid Pogung Dalangan dia mendapati masjid Pogung Dalangan sedang sholat asar Apakah kita katakan uh, Boleh gak dia sholat asar Apa namanya uh, Ketika dia mendapatkan Di masjid pengundalangan dia sholat asar Maka para ulama menyatakan sunnah bagi dia Sunnah bagi dia Ikut sholat asar berjamaah Di masjid pengundalangan Walaupun dia sudah sholat asar itu di masjid yang lain Kenapa? kenapa Karena yang kedua itu adalah dihitung Dihitung Sunnah Sebagaimana dalil yang menunjukkan adalah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika solayitumafirihalikumah. Kalau kalian sudah berdua, kalau kalian berdua sudah selesai solat di masjid mesjid kalian atau di kampung-kampung kalian, semuaatayitumamassjidjamaah. Kemudian kalian berdua mendapati di situ ada masjid yang sedang melakukan berjamaah, maka fasollaya maahum. Maka hendalah kalian berdua itu solat bersama mereka. Berjamaah, fa-indahalakum nafila. Kenapa? Karena solat kalian berjamaah solat yang kedua itu, maka itu adalah dihitung sunnah bagi kalian. Ini juga dalilah menunjukkan bahwa apa? Solat solat wajib dua kali itu boleh kalau ada uzur. Jangan, ya solat wajib dua kali itu adalah boleh. Contohnya, misalnya tadi nah dia sudah solat tasawwuf di masjid tempat yang lain. Misalnya saya ambil contoh dia sholat solat asar di masjid Al Asri, kemudian pergi ke masjid Pengundalangan dia mendapati sholat berjamaah solat asar lagi, maka apa sunnahnya bagi dia adalah sholat asar. Jangan nongkrong di luar, sholat asar masuk sholat asar. Maka apa yang kedua ini dia mendapatkan pahala. Dalil yang lain adalah apa? Ketika Nabi saw itu selesai sholat asar, waktu itu selesai sholat asar. Kemudian ada sahabat yang terlambat, ada sahabat yang terlambat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, siapa diantara kalian yang mau bersodako? Kemudian ada sahabat Alaihi mengatakan, saya Rasulullah, ya sudah temani dia sholat. Apa menemani orang sholat? Pada dia sudah sholat asar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sholat asar lagi yang kedua. Maka yang kedua itu dihitung apa? Sunnah nafilah. Ini berarti dia sholat asar dua kali. Demikian juga dalam hadis yang lain dari Mu'ashi binu Jabal. Mu'ashi binu Jabal dia sholat isya, sholat isya bersama Nabi S.W.T. Jadi Mu'ashi binu Jabal ketika waktu isya dia sholat isya bersama Nabi S.W.T. di masjid Nabawi. Dia sholat isya. Begitu selesai sholat isya, muat dia pulang ke kaumnya dan mengimami lagi sholat isya di kaumnya. Ketika bersama Rasulullah jadi apa? Mamum. Tapi ketika dia pulang ke kaumnya dia mengimami salat tisa, berarti dia salat tisa berapa kali? Dua kali. Salat muati menujabat salat tisa dua kali, dan itu adalah apa? Dihitung sunnah. Apakah dia jadi mamo um ataukah jadi imam? Dalil yang lain dia menunjukkan salat Berjamaah salat wajib itu dua kali boleh. Nah, adalah apa? Nah, dalil yang lain adalah salat ketika kondisi perang. Nabi sosalem ketika sholat dalam kondisi perang, itu beliau mengimami apa? Kan Pasukan itu kan dibagi dua kelompok, ya kan? Satu kelompok yang menjaga musuh, satu kelompok yang sholat. Dan Nabi Sosalam waktu itu mengimami sholat subuh, mengimami sholat subuh kelompok yang pertama sholat subuh diimami. Kemudian selesai sholat subuh diimami, kemudian kelompok satu ini berdiri menjaga musuh. Kemudian masuk kelompok kedua dan Nabi Sosalam mengimami lagi sholat subuh yang kedua kalinya. Sholat subuh yang kedua kalinya ya ini dalil menunjukkan bahwa itu adalah situm sunnah. Ini kita katakan adalah apa? Bahwa sholat, uh, sholat wajib boleh dilakukan dua kali. Juga dalil yang lain. Ada lagi dalil yang lain yang menunjukkan sholat wajib dua kali boleh. Hadit dari Abu Sa'id al-Hudri. Radiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini, ini riwayat Bukhari Muslim. Sa'id Abu Sa'id al-Hudri, dia mengatakan safar ar-rajulani. Ada dua orang sahabat yang sedang safar. Dua orang sahabat ini sedang safar. Kemudian apa? Ketika tiba waktu duhur, sholat duhur. Kemudian apa? Mereka mencari air untuk wudu dan tidak mendapati air. Akhirnya apa? Keduanya sholat duhur dengan apa? Tayamum. Mereka sholat duhur dengan tayamum. Sudah sholat. Begitu sudah selesai sholat, mereka melanjutkan perjalanan. Ketika melanjutkan perjalanan, keduanya mendapati air. Keduanya mendapati air. Kemudian minum. Mereka minum. Kemudian mereka ya mandi atau mencuci badannya. Kemudian apa? Yang salah seorang dari dua orang ini kata bu Sayyid al-Hudri, dua orang ini, itu adalah apa? Dia pergi wudu, wudu, kemudian dia sholat duhur lagi. Dia pergi wudu, kemudian sholat duhur lagi, kemudian melanjutkan perjalanan sampai di Madinah. Kedua sahabat ini menceritakan kepada Nabi ya Rasulullah, kami kan dalam perjalanan. Ketika tiba waktu sholat, kami tidak mendapati air, akhirnya kami sholat dengan tayamum. Ketika selesai sholat. Kami melanjutkan perjalanan dan kami kami berdua mendapati air. Salah seorang dari kami itu mengulangi wudu. Mereka berwudu kemudian solat. Apa kata Nabi Sallam? Allah tidak yudi solat. Nabi Sallam berkata kepada sahabat yang tidak mengulangi solat, mengatakan asop tas sunnah. Engkau telah mendapatkan sunnah. Walahti lam wa allah tiyo sholat. Adapun Nabi saw berkata kepada sahabat yang kedua yang mengulangi wudu dan solat, Rasulullah mengatakan apa? Laka ajaran. Engkau telah mendapatkan dua pahala. Satu pahala dari tayamum dan satu pahala dari wudu. Kan dia solat dengan tayamum dan dia solat dengan wudu. Nah, dia dapat dua dua pahala. Pahala dari tayamum dan pahala dari Butuh. Tapi ini menunjukkan bahwa sholat uh, wajib dua kali itu adalah boleh. Ini adalah bu, ini adalah di nah, dibolehkan. Tapi jangan kesengajaan. Ah, saya pingin sholat tasawuf dua kali ya. ya kan? Saya pingin sholat duhur dua kali, sholat maghrib dua kali, sholat tisa dua kali, sholat subuh dua kali. Itu nggak boleh. Ya kan? Adapun kita sebutkan kisah-kisah ini adalah karena ada uzur. Ada ada hajat yang membolehkan dia memang sholat dua rekah artinya sholat yang kedua kedua kalinya tapi bukan uh, menyengaja pengen sholat uh, wajib itu adalah dua dua kali allahu taala alam tapi yang berikutnya adalah berkaitan dengan uh, imam berkaitan dengan imam imam ini adalah wajib untuk diikuti jadi imam itu adalah wajib untuk diikuti oleh makmum kewajiban bagi makmum dalam mengikuti imam itu kita katakan Makmum itu wajib mengikuti imam Itu dalam perkara-perkara yang wajib Jadi makmum itu mengikuti imam Wajib mengikuti imam Untuk perkara-perkara yang Wajib Misalnya apa? Perkara yang wajib di dalam sholat itu kan Gerakan sholat itu kan cuma ada empat Iya kan? Gerakan sholat itu ada empat Yang pertama apa? Berdiri Yang kedua ruku Yang ketiga adalah sujud, yang keempat adalah duduk jadi gerakan sholat cuma ada empat ini maka apa? maka ma'amu mengikuti imam itu hanya wajib pada empat ini yang wajib itu hanya pada empat ini, jadi apa? kata Nabi SAW, ketika jika imamnya berdiri, maka berdirilah kalian semuanya jika imamnya duduk maka duduklah kalian semuanya. Jika imamnya sujud maka sujudlah kalian semuanya. Jika imamnya ruku maka ruku kalian semuanya. Ia kan. Dalil menunjukkan bahwa apa? Mamum itu adalah wajib mengikuti imam. Itu perkara-perkara yang wajib. Dan mamum itu tidak harus mengikuti imam untuk perkara-perkara yang bukan wajib. Contohnya yang wajib, yang bukan wajib. Contohnya apa? Misalnya apa? Meletak, mengangkat tangan atau meletakkan tangan di atas dada. Imamnya boleh jadi meletakkan tangan di atas perutnya, mamumnya meletakkan tangan di atas dadanya iya kan, nah, atau boleh jadi ada yang lain mengikuti di bawah pusarnya nah, misalnya juga yang perkara yang sunnah kalau perkara yang sunnah tidak harus, misalnya imamnya membaca Allahumma ba'id doa ibti tanya, mamumnya tidak membaca Allahumma ba'id, iya kan nah, apakah itu harus mengikuti? tidak kemudian juga misalnya apa imamnya membaca doa rukunya Subhana robbi azim tapi mamumnya membaca doa rukunya apa Subhanakallahumma rabbana wabihamdika Allahumma gefili Itu kan tidak harus Jadi tidak harus artinya apa namanya Gerakan-gerakan yang selain dari empat yang kita sebutkan itu Itu tidak harus Jadi yang apa namanya Jika imamnya misalnya duduk tahiyat akhir Tawarruk Apakah mamumnya juga wajib tawarruk? Tidak Tidak harus tawarruk Ketika imamnya iftiros mamumnya tawarruk Atau imamnya tawarruk mamumnya iftiros Kita katakan itu tidak harus Jangan ya tidak harus mengikuti, nah, mengikuti imam. Tapi yang harus mengikuti imam itu adalah untuk perkara-perkara yang wajib. Sebagaimana disebutkan dalam hadit, ditakab barofakam Jika imamnya takbir, maka takbirlah kalian semuanya. Kenapa? Karena takbirah terlihram itu hukumnya apa? Wajib, ya kan? Kalau imamnya takbir, maka takbirlah kalian semuanya. Jangan kalian menunda-nunda dari takbir, memperlambat dari takbir. Walatukabiru hata ya hata. Uh, Yukakbir, janganlah kalian takbir sampai kemudian imamnya itu adalah takbir. Waizarroka farkau jika imamnya ruku maka rukulah kalian semuanya. Walatarkau hatayarka janganlah kalian berrukuk sampai kemudian imamnya ruku. Waizakallah sambil Allahuliman hamida jika imamnya mengucapkan sambil Allahuliman hamida, fakulu Allahumarobana walakalhamdu. Berarti kewajiban bagi mamum adalah apa? Ucapannya robana walakalhamdu. Ada pun ucapan wajib bagi imam adalah samiallahu liman hamida. Wa iza sajada fasjudu jika imamnya sujud maka sujudlah kalian semuanya wala tasjudu hatta yasjud. Janganlah kalian sujud sampai imamnya nah, sujud. Wa iza shalla qaidan jika imamnya salat sambil duduk artinya jika imamnya salat sambil duduk maka apa fa shallu julusan ajmaun. Maka wajib bagi makmum semuanya duduk walaupun mereka mampu berdiri. Kalau imamnya solatnya sambil duduk, maka wajib bagi makmu semuanya solatnya sambil duduk. Tidak boleh sambil berdiri. Berdasarkan dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu solat uh, dalam kondisi para, sakit, kemudian beliau solatnya sambil duduk, kemudian para sahabat semuanya berdiri. Kemudian apa kata Nabi SAW, di, di dalam solat? Ini termasuk gerakan yang boleh. Kenapa? Karena gerakan yang boleh dilakukan di dalam solat adalah memberikan isyarat. Nabi saw mengisyaratkan dengan tangan. Maksudnya apa? Uh, supaya mereka itu duduk. Cuma kan ada sahabat yang duduk ada yang tidak. Kemudian selesai solat, Nabi saw kemudian bersabda: Juila lima meliutam mabih dijadikan Imamatul untuk diikuti. Faizal sol la jalisan kalau Imamnya solah sambil duduk, fasolu julusan ajmaun. Maka sholatlah kalian semuanya sambil duduk Ah, Kecuali para ulama menyatakan gini Karena ada riwayat yang lain Jika imamnya dari awal berdiri Jika dari awal imamnya berdiri Kemudian di tengah sholat Atau di tengah-tengah sholat Pada rakati yang kedua atau ketiga imamnya duduk Karena tidak kuat berdiri nah, Maka ma'amun boleh tetap berdiri Ma'amun boleh tetap berdiri Jika nah, di awal imam itu sudah berdiri adapun di tengah dia duduk maka makmum boleh tetap ha, ber, berdiri. Kemudian e, yang berikutnya adalah masalah pengangkatan imam. Bahwa pengangkatan imam itu adalah apa? E, dalam mengangkat seorang imam itu hendalah yang pertama itu yang akra'uhum li kitabillah. Ingat perlu diketahui bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akra', akra' itu Mananya lebih umum. Akro itu mananya lebih umum daripada ahfad Akro itu artinya apa? Dia yang paling banyak hafalan Qur'annya Kemudian yang paling bagus bacaannya Akro itu Kaitannya dengan e, hafalan Dan juga bacaan ya kan? Kaitannya dengan bacaan Kalau bukan hanya sekedar ah Ahfaduhum e, Qur'anan Yang paling banyak hafalan Qur'annya Tidak Tapi akro itu Bacaan dan juga hafalan itu kalau apa uh, kita katakan ini dalam memilih imam nah, jadi memilih imam itu adalah yang ini karena ini yang uh, bacaan imam itu yang bagus dan hafalannya paling banyak itu yang artinya jamaah itu kan walaupun lama itu tidak tidak merasa kalau itu lama ya kan tidak merasa kalau itu lama coba kalau imamnya bacanya jelek maka apa walaupun pendek itu tetap mengatakan lama ya kan jamaah itu akan tetap mengatakan lama ya kan lama sekali kok ya kan Iya kan. Padahal memang, iya kan. Apalagi tapi kalau bacanya bagus, iya kan. Coba kalau yang nah, Nabi Sosalam itu kan bacanya yang paling bagus. Nya Rasulullah Sosalam kan bacanya yang paling bagus. Ketika Nabi Sosalam surah bacar surah Al Baqarah habis, nah, para sahabat setelah surah Al Baqarah ruku. Eh tidak, diteruskan surah Al Imron. Iya kan? Wah Al Imron diteruskan. Nah, para sahabat wah, nanti selesai Al Imron ruku. enggak Dilanjutkan surah Nisa Begitu surah Al-Imran kan 200 ayat Begitu dia Membaca apa namanya Rasulullah s.a.w. membaca surah Nisa ah Para sahabat berpikir Selesai surah Nisa mungkin ruku enggak diteruskan surah Al-Ma'ida Padahal baru rakaat yang pertama Dan apa Semua para sahabat mengatakan Bahawa Rasulullah s.a.w. itu bacanya paling bagus Artinya apa? Beliau sholat surah Al-Baqarah sampai habis itu tidak terasa oleh para sahabat Surah Al-Imran habis itu juga tidak dirasakan oleh para sahabat bahwa itu lama Enggak ya kan? Demikian surah Habis surah Nisa pun juga Mereka masih mengatakan bahwa itu bukan lama ya kan? Coba kalau kita 10 ayat surah Al-Baqarah sudah pada ya kan? artinya seolah-olah imam berhenti, ya kan? Nah, itu baru 10 ayat surah al-baqarah belum 286 ayat, ya kan? kita aja sholat malam surah al-baqarah 286 ayat mungkin sudah uh, jamanya sudah habis, ya kan? tidak ada satupun yang ikut. nanti kalau ada yang walad doalin amin jamanya nggak ada, nah, imamnya bingung yang amin siapa ya kan? Ya. Tapi kalau bacanya sama, bacanya sama, maka dahulukan yang paham terhadap sunnah. Kalau yang hafalan qurannya ba, ba, banyak dan bagus, maka apa? Dahulukan yang ee, paham terhadap sunnah. Yang sunnah maksudnya dia paham tentang hukum-hukum sholat, dia paham ini hukum sholat berjamaah, tentang sholat dia lebih paham si A lebih paham daripada si B. Tapi kalau dua-duanya juga paham. Wah sama-sama paham Maka apa? Kata Nabi SAW dahulukan yang lebih dahulu hijrah Siapa yang lebih dahulu hijrah? Hijrah yang dimasukkan di sini adalah hijrah ah, Bukan tempat ya Tapi perbuatan Kalau tempat itu hijrah tempat itu hanya satu kali seumur hidup Hijrah dari Mekah ke Madinah itu kan hanya satu kali Tidak ada lagi hijrah sesudah apa? sesudah Uh, dari Mekah ke Madinah itu nggak ada lagi namanya hijrah. Adapun yang ada hijrah itu adalah hijrah dari perbuatan dari yang uh, jelek kepada yang baik, ya kan? Maka dahulukan siapa yang lebih dahulu hijrah? Artinya yang lebih dahulu mengenal uh, yang berpindah dari uh, yang apa namanya uh, dari perbuatan jelek kepada perbuatan bagus. Ya. Kemudian kalau sama-sama maka apa? Dahulukan. Fakda Muslimin uh, Ausinan. Utama uh, dahulukan siapa yang lebih dahulu masuk Islam atau yang lebih tua. Ini adalah apa namanya? Uh, kalau sama-sama tuanya, uh, kalau tua enggak mungkin. Kalau tua karena sudah ada beda jam. Kembar saja mesti beda, ya kan? Kalau kembar saja mesti beda Itu mesti adalah beda Karena satu kembar satu jam kemudian Nanti satu jam kemudian baru lahir yang kedua Tentunya adalah apa? Ini dalam pengangkatan imam Kemudian ada pun yang uh, Yang wajib juga ketika salat berjamaah Yang wajib ketika salat berjamaah Yang pertama adalah imamnya itu harus di depan kalau berjamaah itu adalah imamnya harus di depan Karena ini kalau jamaah laki-laki imamnya harus di depan Kalau berjamaah artinya jamaahnya itu banyak Kalau jamaahnya banyak artinya kalau mamumnya itu lebih dari dua Lebih dari satu Kalau mamumnya lebih dari satu maksudnya dua ya mamumnya Maka imamnya harus di depan Imamnya harus di depan dan ini wajib Gak boleh imamnya di Apa namanya kecuali kalau memang tempatnya itu sempit jadi kecuali kalau tempatnya sempit, memang tidak bisa ya sudah. Kemudian yang kedua yang wajib, yang kedua adalah yatarasa al mamumun Jadi maumun itu semuanya wajib rapat dan lurus. Wajib rapat dan lurus ketika berjamaah. Jadi rapat dan lurus. Dan yang ketiga adalah apa yukmilunal awal bil awal. Adalah Menyempurnakan rakaat yang pertama, shof yang pertama, setelah itu baru shof yang kedua, setelah itu shof yang ketiga. Kenapa? Karena ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la solata, la, la solata limum li faridin khalfat shofi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat itu tidak sah sholatnya orang yang seorang yang sholat sendirian di belakang, sholat sendirian di di belakang, sementara shof yang di depan itu masih ada yang kosong. Maka orang yang sholat sendirian di belakang Sementara di depannya masih ada yang kosong Maka itu tidak sah sholat dia di belakang sendirian Itu tidak sah Artinya kalau tidak sah berarti dia harus mengulangi uh, sholat Jadi itu tidak dianggap dia ikut uh, sholat Maka itu tidak dihitung berjamaah Tapi dia dihitung sholat sendirian Jadi ini adalah apa uh, dalil bahwa untuk sholat berjamaah itu harus dilakukan Secara iya kita katakan itu kalau mamumnya dua kalau mamumnya satu kalau mamumnya satu maka apa maka berdiri itu sejajar kalau mamumnya seorang diri maka imam dengan mamum itu adalah berdirinya Sejajar, sebagaimana hadis dari Abdullah Bas, Solaytul Muhaddis Salam Zataleila. Saya pernah solat bersama Nabi Sallallam satu malam. Fakum tuaiyasyarihi. Saya berdiri sebelah kirinya. Faaqatabirohi. Kemudian beliau memegang kepala saya. Minwarai dari belakang. Fajalani min ayaminihi. Kemudian meletakkan saya di samping kanannya. Hadis ini mutabakunalehi. Jadi kalau ada mamum seorang diri, maka berdirinya mamum itu di mana? Sebelah kanan, bukan sebelah kiri, kalau mamumnya sebelah kiri maka digeser digeser, jangan disuruh ditarik ke depan, ke kanan ya tapi jangan ditarik ke depan, tapi ditarik dari belakang, disuruh ke belakang kemudian pindah ke kanan kalau gak paham-paham juga maka imamnya yang menggeser ke sebelah kirinya kalau mamumnya tidak bisa digeser ke kanan maka imamnya yang bergeser ke kanan Nah, imamnya yang bergeser ke kanan, itu pun lewat belakang, tidak boleh lewat di depannya. Tapi walaupun para ulama menyatakan boleh imam itu lewat di depan. Kira-kira, nah, misalnya imamnya kan imamnya kan sebelah ini ya, kan, kemudian ada mamu sebelah kiri. Dan imamnya ima, sudah nyuruh ma apa bukan nyuruh, dalam arti menggeser supaya pindah, tapi mamungnya tidak tidak mau geser ke kanan maka apa, boleh enggak imam yang sebelah kanan ini bergeser ke kiri tapi lewat depannya boleh apa tidak lewat depannya boleh apa tidak kenapa boleh nah, karena apa karena sutrahnya itu imam kenapa, karena ini adalah makmum makmum itu boleh siapapun lewat di belakang makmum iya kan di depan mamum boleh enggak orang lewat? Boleh ya kan? Sebagaimana hadis dari Abdullah Nabas Bahawa akbal turakiban ala himarin Bahkan Nabi sallallahu ketika di Mina mengimami salat bersama para sahabat, Abdullah bin itu naik keledai melewati shaf, melewati shaf. Ada enggak para sahabat yang mencegah naik keledai di di shaf? Enggak ada. Kemudian beliau lagi apa? Nambatkan uh, keledainya, kemudian masuk lagi, nah, melewati lagi di depan nah, orang lagi solat dan tidak ada satu satupun nah, seorang pun dari sahabat yang mengingkari perbuatan. Dan ini dalil menunjukkan bahawa apa? Melewati mamum ma itu adalah boleh di depannya, tapi kalau imam enggak boleh. Allahu taala alam. Kemudian ada padap solat berjamaah, ada pun ada padap berjamaah itu adalah apa? Nah, pergi mendatangi solat berjamaah di masjid itu dalam kondisi berjalan, berjalan dengan tenang, tidak boleh tergesa-gesa. Jangan terburu-buru ketika mendatangi solat berjamaah, sebagaimana hadis dari Nabi SAW. "Hidat sambil itu muliqa ma jika kalian mendengarkan ikhama, famsu ilas solati maka berjalanlah pergi ke masjid. Wa laikum wal wakar. Maka dalam kalian berjalan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Wa latusre'u. Famahadrakum. Ah, kalau kalian masih mendapati solat berjamaah fasolu, maka solatlah. Famafatakum. Apa yang, kalau kalian masih eh, mendapati solat itu sudah luput dari kalian sebagian, maka faatimu, maka sempurnakan. Artinya kalau kalian masbuk ketinggalan satu rakaat atau dua rakaat, ya sudah sempurnakan. Tidak usah terburu-buru. Ini termasuk adab. Kemudian juga adab yang berikutnya adalah apa? Adab yang berikutnya ketika solat berjamaah itu adalah masuk bersama imam dalam kondisi apapun. Jadi masuk bersama imam dalam kondisi apapun jika imamnya ruku maka dia masuk dalam kondisi ruku. Ketika dia mendapati imamnya itidal maka dia masuk mendapat masuk bersama imam dengan itidal. Ketika mendapati imamnya sujud maka dia masuk bersama imam dengan sujud. Tapi sebelumnya diawali dengan apa takbir. Sebelumnya diawali dengan takbir Artinya dia takbir dulu Allahu Akbar baru dia ruku Allahu Akbar dulu baru dia irtidal Allahu Akbar dulu baru dia sujud Allahu Akbar dulu baru dia duduk nah, Itu baru kita katakan adalah pas pasunahnya nah, Kita masuk bersama imam dalam kondisi apapun dari imam Ketika imamnya sedang duduk Ya kita takbir baru kemudian langsung duduk Ketika imamnya ruku ya kita takbir Baru kemudian kita ruku Ini termasuk adab Allahu ta'ala nah, Sampai sini ada pertanyaan kami silahkan Tapi karena waktu eh, Saya sudah bikin soal ya Soal saya sudah jadi sebenarnya Sudah dari kemarin ya. Hah? Sudah dipotokopi? Tidak tahu saya Pokoknya sudah di email dan panitia sudah menerima. Soalnya 35, 30, 20 pilihan ganda, 10, eh 5 BS, 5 menjodohkan, 5 esai. Kalau kemarin tidak ada esai, sekarang tahun ini ada esainya. Allah Hu Taala. Aku luka lihat ashtakfirullahalaiwalakum. Artinya bahannya itu sampai uh, sujud dari awal sampai sujud. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallohumma wabihamdika asyhadu an warahmatullahi wabarakatuh.